Ik heb Assalamu'alaikum alaikum wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indusia, dimana pun Anda berada, Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya Di Mama dan ah! Bersama Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi Pemirsa, buat Anda yang ingin curhat atau bertanya ke Mamah Dede pagi hari ini, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 56976809. Untuk yang di Jabodetabek, di luar Jabodetabek bisa menghubungi 02156976809 dan bisa juga melalui Skype, silakan lihat saja ID kami di mamaa.beraksi. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. -ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. mudah keluarganya juga sehat di rumah. Enggak berasa hari ini kita masuk di hari ke-24 bulan Ramadan. Ya. Apalagi pada akhir Ramadan seperti ini banyak keperluan ya Bu ya. Ibu-ibu pengen belanja, bapaknya enggak punya uang. Wah ada yang galak ya Bu bapaknya kalau enggak dekat lebaran. Biasanya kalau bokeh emang gampang marah ya Bu ya. Nah itu hati-hati bisa membatalkan pahala puasa kita ya. Meski di luar bulan puasa pun amarah harus tetap dikendalikan. Nah karena amarah yang tak terkendali itu di rumah tangga tuh ujung-ujungnya bisa berakibat fatal. Saat emosi yang berlebihan tuh kata-kata suka uh, sembarangan ya. Bisa... Uh, kebun binatang di absen semuanya ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang berterlontar kata-kata cerai dari suami. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut, kita akan ikuti tausiah Mama tentang ketika amarah suami tak terkendali. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ketika amarah suami tidak terkendali Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal Kalau ciptakan manusia, dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Namun yang namanya nafsu, Allah berfirman terbagi dua macam. Innan nafsa, la'amma rotun bisu illa ma'rohim ma'robi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Surat Yusuf ayat 57. Jadi, Allah berfirman, nafsu terbagi dua. Yang pertama, nafsu yang ngajak berbuat jahat. Didorong oleh setan. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Marah. Hmm. Yang namanya rasa marah wajar. Seperti manusia normal, kita punya rasa marah. Kenapa orang marah? Marah itu reaksi ketika orang tersebut merasakan bahwa dirinya seolah-olah terancam. Marah terjadi kalau ada orang egonya tersinggung. Timbul yeah. rasa marah namun marah macam-macam. Ada yang marah normal biasa. Sekedar tidak enak badan, tidak enak hati. Ada yang marah, marah. Ada yang murka. Ah, lihat. Ada termasuk golongan yang mana? Ada orang ngomong sedikit marah. Bercanda, buh. Kayak apa aja. Tapi ada orang-orang kayak saya, Abdul ni anak-anak diliatin diapain udah daglog kita mah udah tebel muka udah biasa kagak marah nyengirwe apalagi marah botol maleman belum udah pada <tuk> dinyomongin apa kayak mah Abdel cuek baik udah pada tebel muka bukannya kita nggak punya hati nggak punya perasaan karena kita tahu teman kita nggak begini mau dibilang apa kita marah rugi jadi nggak punya teman malahan tuh marah saya yakin Siapapun pernah marah Siapa yang pernah marah ngacong Saya Siapa yang suka marah Saya Siapa yang sering marah no. Siapa yang marah melulu no. Beda tahu. <laughs> pernah marah, suka marah, sering marah, marah mulu Mana yang paling jelek Marah mulu Mana orangnya no. <laughs> Marah melulu Masa Allah, saya tanya Anda, rumah tangga Anda yang lima tahun, sepuluh tahun, lima puluh tahun, empat puluh tahun pernah berantem sama suami, iya apa iya? Iya. Yeah. Wajar. Asal jangan berlebihan. Pakai ini, otak di atas, nafsu di bawah. Rabbana ma'holak tahadza batila, Ya Allah ciptakan gak sia-sia. Kenapa manusia jalannya tegak, otak di atas, nafsu di bawah? Kata Allah, seolah-olah kalau kalian merasa kalian manusia... Tiap ada masalah pakai otak Jangan pakai nafsu Contoh Siapa yang suaminya pernah marah? Begitu suami anda marah Jangan dihadapin dengan marah Seruagelona gelokabe Wah dar deror Itu yang disebut dengan Ada api dikipasin Mungkin besar Dikomporin Mungkin ngompor Mungkin meledak Salah Kalau suami kita sedang marah Tenang Dengerin aja Apalagi Jangan dipikirin kalimat-kalimat yang lagi marah Kita tahu Tadi Abel bilang Kalau orang lagi marah tidak terkendali otaknya Yang banyak nafsu Anggota ragunan di satu-satu Kalimat-kalimat kotor Yang mengundang kebencian keluar dari mulut Kenapa? Orang yang marah aliran adrenalinya naik Darahnya naik jadi darah tinggi. Tuh. Orang bener jadi salah. Kalimat yang tidak layak diomongin, diomongin. Makanya kalau orang yang kaget tuh. Begitu marah semua. Kok bisa merudul? Kalau bisa direkam. Selesai. Dan reda marahnya. Kok bisa ya? Saya ucapkan seperti itu. Kenapa? Inna nafsa la amarotun bisu. Dorongan setan. Hati-hati. Ngeredainya bagaimana wudu setan diciptakan oleh Allah dari api. Sementara api hanya bisa padam dengan air. Datang nafsu anda. Wudu dengan air, porsinya akan kurang. Mengendalikannya lebih mudah. Atau anda habis wudu, surat sunat mutlak dua rakaat, Dua kali ruku, empat kali sujud. Ketekuk bodong kita. Jauh berkurang nafsu kita. Mengenalikannya semakin mudah. Kita hadapi dengan tenang. Kalau suami marah, kita ikut marah. Wah, anak-anak yang bingung. Hmm. Ada perang malpinas kata anak-anak. Yeah. Kita tenang aja hadapin, biarin aja. Jangan melawan pembicaraan dia lagi marah. Namanya orang marah, dilawan pembicaraan Makin gila. Bu, kalau suami lagi marah, jangan ngomong selalu tidak pernah. Emang segitu terus deh, selalu begitu. Dasar emang jadi laki, enggak pernah nyenangin bini tuh. Maaf. Kalimat selalu dan tidak pernah itu itu bohong. Manusia berfluktuasi. Kadang marah, kadang bener, kadang sayang, kadang sebel. Jangan sekali-kali Anda bilang, "Emang selalu ngambek melulu." Emang seumur-umur ngambek? Kan ada tidak ngambeknya. Iya apa iya? Yeah. Jangan sampaikan kalimat selalu. Jangan sampaikan kalimat tidak pernah emang laki nggak tanggung jawab mau lebaran nggak pernah beliin baju baru. Yeah. Mm. Seragam siapa yang beliin laki loh? Tidak pada mengceleh tuh baju. Tuh nggak usah beli baju baru, gini aja lebaran ini cukup. Hati-hati anda. Apalagi jangan anda keluarkan ancaman. Udah Ngambek mulu, gue pulang nih. Laki lu bilang iya, yes, soalnya pulang mm. mau katet apa loh? Ss, jangan ketawa mikir kalau orang tuh ngomong. Ah. Saya nggak main-main beneran. Jangan suka ngancem-ancem. Suami lagi marah-marah. Iya ceraiin gue. Kalau suami bilang iya gue ceraiin, nangis loh. Ah, ah. Rasain, rasain semar goteh itu. Jangan selalu diam lo kalau orang tuh ngomong. Jangan suka ada ancaman, Bu. Nyesel. Udah lu ngambek, mulu gue keluar, kata lagi, sono keluar. Begitu keluar, jangankan besok, Ntar siang aja nyesel. Jadi jangan keluarkan ancaman. Hati-hati. Pakai ini nih. Oh. Ternyata suami saya kalau ngomong ini marah. Istri saya kalau ngomong ini marah. Besok hindari jangan ngomong itu. Cari penyebab daripada amarahnya. Apa penyebabnya? Misalnya gara-gara suaminya SMS-an sayang-sayang dengan perempuan lain. Bidinya nanya, eh galakan dia. Nah kalau galakan dia patut curiga. Artinya mereka berbuat salah. Tapi kalau ditanya, ini SMS dari mana? Itulah teman kantor bercanda, biasa tidak perlu dicurigai. Buktinya gak emosi dia. Artinya tidak terjadi. Benar-benar anak teman. Nah teman-teman bercanda, biasa aja. Jadi ada yang ada yang dicurigai, mana juga yang tidak patut dicurigai. Marah bagaimanapun suami anda, dia tetap suami anda. Bukankah kalian pernah bercinta? Mikir, jangan mikir lagi marahnya saja, tapi mikir sedang bercintanya masalah. Bukankah suami anda yang membuat anda senang? Bukankah suami anda yang membuat anda bahagia? Bukankah suami anda yang berikan anda kedamaian, ketenangan, kenikmatan? Tidak semuanya jelek. Sifat manusia ada yang bagus, ada yang jelek. Ketika suami marah istighfar. anda berbuntu, lalu baca a'udhu billahi Mudah-mudahan suami anda jadi reda. Atau kalau anda ada keberanian, suami anda lagi ngomel, lagi marah deketin, pelan-pelan, dekap -pelan. dari belakang. Ah. Percaya ama orang tua. Besok kalau kalau <laughs> Beneran. Percaya deh. Abila pernah berantem sama Maria? Pernah lo. Bilang sama Maria, entar mama telepon. Iya, pelabe yeah. lagi mara dekat dari belakang. Dekap dari belakang anak gendot. Tenang saya. Emang kenapa sih? Semua bisa dibicarakan dengan baik. Tuh. Saya yakin seemosinya suami dengan dekapan istri dari hati yang paling dalam nempel ke punggung suami. datang ketenangan merambat nyambung deh akhirnya suaminya ngebalik di dekap kembali aman kan pakai ini jangan pakai nafsu selesai masalah iya baik itu dia terus ya mama untuk tema kita tentang ketika amarah suami tak terkendali telepon skype buat anda yang ingin curhat silakan sudah bisa dari sekarang ibu-ibu juga punya kesempatan untuk bertanya tapi sekarang kita break sebentar dan kembali lagi di sini di mama dan A Berarti. bersama Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi.